Semuanya sebelah kiri Tangannya di atas Kari Bondowasa juga datang Terima kasih Ribi dan Ayah Atiku rasa mewah gara pi kok malah tawuran